Assalamualaikum Sudarun, berita malam edisi hari ini Kamis 13 September 2018 dibacakan Ardiansyah. Polres benar meriah tangkap pengoplos gas bersubsidi. Rehab 45 unit rumah di PD depending karena ada kesalahan teknis. Warga Bandar 2 PD Jaya ditangkap polisi karena kedapatan sembunyikan sabu-sabu di topi. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM.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 ke non-bersubsidi Perbuatan itu dilakukan oknum penyalur Di Gampung Jamur Ujung Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten bener Meriah Kasat Reskrim Polres bener Meriah Ibtu Hijaya Yudi Mengatakan awalnya tim opsional Satreskrim melakukan penyelidikan Usai menerima laporan masyarakat Terkait kelangkaan gas Akhirnya tim melihat dan mencurigai Sebuah mobil keluar dari pangkalan ud Barokah Kemudian petugas melakukan Pengecekan dan pemeriksaan terhadap Muatan mobil tersebut Ternyata di dalam mobil didapati 10 tabung gas 12 kg yang telah dioplos, hendak dibawa keluar dari pangkalan gas untuk dijual. Sementara di pangkalan Ude Barokah, polisi juga menyita 3 set selang, 31 tabung gas 12 kg, 106 tabung gas 3 kg, 214 segel tabung gas, 2 buah keran kompresor, 13 tabung gas 12 kg yang telah dioplos dan barang bukti lain. Selain menyita barang bukti, polisi mengamankan tiga tersangka berinisial RD 44 tahun sebagai otak pelaku, serta MA 21 tahun dan MY 26 tahun sebagai pekerja. Ketiga pelaku mengakui bahwa mereka sedang melakukan pengoplosan gas LPG. Dari hasil pengembangan, polisi menangkap satu tersangka lainnya yang berperan sebagai penadah yakni JM 47 tahun di Aceh Tengah. keempat tersangka saat ini masih menjalani pemeriksaan. Darlun Kepala Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial PD Junidar mengatakan pembangunan rehab rumah berjumlah 45 unit menggunakan dana APBK 2018 di pending sementara dengan dalih adanya kesalahan penulisan item program pada proyek tersebut. Sehingga pembangunan rumah tersebut harus menunggu dana APBK perubahan tahun 2018. Kabit Fakir dan Miskin Dinas Sosial Pid Junidar mengatakan pihaknya harus merubah terlebih dahulu kesalahan penulisan program-proyek. Sebelumnya ditulis nama item wanita sosial rawan ekonomi seharusnya yang benar rehab rumah tidak layak huni. Akibat kesalahan ini 45 unit rumah menggunakan dana APBK 2018 harus dipending. Ia menambahkan dirinya tidak mengetahui penyebab salahnya penulisan pada item proyek. Sebab dirinya mengaku sebagai orang baru pada dinas sosial Pidi, dirinya baru mengetahui adanya kesalahan beberapa bulan terakhir ketika hendak mengerjakan proyek rehab rumah tersebut. Jarlun pria berinisial H, 39 tahun, warga Kampung Pelakan Tunong, Kecamatan Bandar 2, Pidijaya, dicokok aparat kepolisian dari tim gabungan Polsek Bandar 2. Pria tersebut ketahuan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu di dalam topi Rabu malam kemarin sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Bandar 2 Ibda Faisal mengatakan penangkapan H berdasarkan laporan masyarakat. Pasalnya kelakuan H selama ini sangat meresahkan warga karena aktivitasnya sering transaksi barang haram jenis sabu di kediamannya. Menindaklanjuti laporan itu tim gabungan melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah pelaku. Penggeledahan turut disaksikan perangkat gampung. Namun dalam penggeledahan rumah tersangka tidak ditemukan barang bukti. Ternyata Ha menyembunyikan satu paket sabu dalam topi yang digunakan. Aparat langsung menggelandang pria itu ke polsek untuk diinterogasi. Selama ini Ha merupakan target polisi karena menjadikan kediamannya sebagai pos transaksi barang haram tersebut. Garlun Pemko Medan membongkar puluhan kios pedagang ex Pasar Aksara yang berada di tengah jalan Arif Rahman Hakim Medan Kamis Pagi. Penertiban dilakukan menjelang pelaksanaan MTQ Nasional pada Oktober 2018 mendatang yang rencananya dihadiri Presiden Joko Widodo. Penertiban ini sendiri tidak berjalan mulus. Pedagang menolak kehadiran petugas Satpol PP karena berdalih telah diizinkan Presiden Joko Widodo untuk berdagang di tengah badan jalan. Alhasil keributan kecil terjadi dan beberapa pedagang sempat menunjukkan luka kecil di tubuhnya akibat bersinggungan dengan petugas. Pedagang yang membuka lapak di tengah badan jalan raya ini sebelumnya menghuni kios di gedung pasar aksara. Namun selepas pasar itu terbakar pada 2015, Pemko Medan memutuskan tidak melakukan renovasi. Bahkan gedung yang bergandengan dengan buana pelajar tersebut dirobohkan. Sebagai aksi protes, pedagang nekat mendirikan kios di dua lajur jalan Air Hakim yang berada persis di depan eks pasar Aksara. Pemko Medan sebenarnya telah menyediakan lapak baru di komplek MMTC Deli Serdang yang berjarak satu kilometer dari eks gedung pasar Aksara. Namun relokasi ditolak. Kabit Trantib Tipbum Sapol PP Deli Serdang Marjuki mengatakan sosialisasi soal penertiban telah dilakukan jauh-jauh hari. Penggusuran itu berkaitan dengan pelaksanaan MTQ nasional pada Oktober mendatang. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Aceh. kawasan Desa Cinta Makmur merupakan salah satu gampung di Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya yang terparah terkena banjir. Tebing Aluwaki sepanjang 400 meter runtuh bersama tanaman di atasnya akibat diterjang banjir Sabtu lalu. Gesik Gampung Cinta Makmur, Junaidi mengatakan erosi Aluwaki semakin ganas akhir-akhir ini, sehingga meresahkan warga desa Cinta Makmur yang membuka area perkebunan di sepanjang Aluwaki dan Alukuyun. Dua aliran sungai menyatu sehingga bila musim hujan sangat cepat mendatangkan banjir. Bencana banjir Sabtu malam lalu mengakibatkan tebing aluwaki runtuh sepanjang tidak kurang 400 meter. Tanaman yang tumbuh di atas tebing ikut ambruk ke dalam sungai, kemudian diseret banjir. Mengatasi kerusakan tebing agar tidak meluas, masyarakat sangat berharap Pemkap Abdi membangun tebing pengaman dari kawat bronjong sepanjang 400 meter. Garlun Tim Satuan Pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan mengembalikan 8 alat tangkap ikan jenis trawl atau pukat harimau yang sebelumnya disita tim gabungan kepada nelayan. Pengembalian alat tangkap yang dilarang itu karena masih dalam pembinaan. Kepala Satwas SDKP dari KKP Melabuh Yutom mengatakan pengembalian alat tangkap jenis trawl kepada nelayan dengan dibuatkan perjanjian bahwa alat itu tidak digunakan lagi ke depan. Nelayan juga harus memusnahkan alat tangkap jenis pukat harimau tersebut. Jika ke depan kembali ditemukan maka bukan saja alat tangkap yang disita namun pelaku juga akan diproses hukum. Yusto mengatakan rencana awal bahwa alat tangkap yang disita tim gabungan akan dimusnahkan oleh pihaknya setelah nelayan diberikan pembinaan. Namun karena desakan dari nelayan pemilik serta didampingi Panglima Laut dari kedua kabupaten yakni Aceh Barat dan Nagan Raya akhirnya disepakati bahwa alat dikembalikan, tapi dengan jaminan tidak boleh digunakan kembali sebagai alat tangkap karena dapat merusak biota ikan di laut. Yuto menambahkan operasi penertiban Pukat akan terus digelar. Pihaknya mengingatkan bagi nelayan yang masih menggunakan alat tangkap yang dilarang negara segera dihentikan. Nelayan diminta beralih ke alat tangkap yang ramah lingkungan.